بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا موضي الله ومن يضلل فلا هادية أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وسهله وما تدعكم بإهسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنت الله حق تقاتل ولا تنمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدة وخلق منها سعجيها وبث منهما رجالا كثيرا واجساء تقول الله الذي تساءلون بجيب أرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمرت الله وقولوا قولا سليدا استحاكم أعمالكم ويغفر لكم بالنظركم وما يُدعِي ورسوله أغلب هذا قوزاً عظيماً كما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ورحمة الحديثة محمد صلى الله عليه وسلم شار الأمر مخلصاتها إن كل محلصة بلاه كل ذلالة وكل ذلالة دينات diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yaum. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa yang telah memberikan dan yang memberi kepada kita semua untuk bisa Semoga Allah taala menjadikannya sebagai lebih yang bermanfaat. Mengingat bahawa ini adalah diantara Jisahat sedikit Yang InsyaAllah Disebutkan di dalamnya Kitab Allah Dibaca ke dalamnya kita Allah Dan juga Kita belajar di dalamnya Apa yang Allah S.W.T Firman kan Berkenaan dengan Materi yang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 Nama-nama yang warid Ataupun yang datang dalam As-Sunnah Al-Kulihal Maka disitu Gencarnya dakwah Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Dan para sahabat di Allah Membuahkan hasil yang luar biasa Membuahkan hasil yang Luar biasa Jadi Jazirah Arab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 Sampai ke Madinah Kurang lebih Pada bulan Muharram ya, Dari tahun ke-11 Hijriah Kemudian selang Dua bulan berikutnya beliau Wafat, itu pada bulan Rabi'ul Awal Tepatnya tanggal 12 Rabi'ul Awal Berkenaan dengan wafatnya Nabi Salam ya, Pada 12 Rabi'ul Awal Itu E, nampaknya tidak ada persisian Justru yang dipersisikan adalah Tahun lahir beliau Memang yang masyhur yang umumnya Di kalangan kaum muslimin itu juga 12 robil awal Namun di sana Ada pendapat-pendapat Yang lainnya ada yang mengatakan di bulan Ramadan Ada yang mengatakan robil awal Tapi bukan tanggal 12 Tapi tanggal 9 Sebagaimana nanti kita pada saat sesi yang berikutnya pada sesi tentang sirah ya kita nanti akan juga mengetahui ya, istilahnya berkenaan dengan hal itu. Intinya di situ bahwa artinya bahwa Nabi sallallahu itu sebelum wafatnya sudah menyampaikan semua apa saja yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan.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 Beliau sudah memberikan peringatan bahawa nanti sepeninggal beliau akan terjadi banyak perselisihan, seperti yang diceritakan oleh al-Idbab ibn Sariyah radhiyallahu taalaanhu. Beliau di situ menceritakan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 dan air mata berlinang. Maka kemudian kata Al Irbad, Al irbat bin Sariyah radhiyallahu an, Fakulnaya Rasulullah. Kami pun berkata, Wahai Rasulullah, Ka'nnaha ka mau il-tum wa diin. Sepertinya nasihat-nasihat wujangan-wujangan ini adalah wujangan dari seorang yang akan berpisah. Jadi saking istilahnya di situ pengaruhnya terhadap jiwa dan hati para sahabat radhiyallahu anhum begitu meresap dalam hati mereka, maka di situ mereka mengatakan seperti itu. Dan tadi sudah digambarkan, yani hati kami tergetar, kemudian juga air mata kami berlinang. Maka di situ mereka mengatakan ya Rasulullah ke Anda Muhyiddin. Sepertinya ini adalah merupakan pesan-pesan seorang yang akan berpisah. Maka kemudian mereka meminta kepada Nabi Alaihi Wasallam wasiat yang penting. Fa'aw sinan. Kalau begitu wasiatkan kepada kami. Jadi sudah dikasih nasihat. ya, Jangan-jangan oleh Nabi S.A.W. Maka di akhirnya mereka meminta wasiat lagi. Tapi itu wasiat yang Penting, tentunya sebelum Rasulullah benar-benar meninggalkan mereka, maka kemudian akhirnya wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam pun kemudian berkata, "Ushikum bintakolahi azza wa jalla, wa seri wa ta'aa." Ah.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 Maka Nabi memerintahkan untuk mendengar dan taat. Tentunya dengan penjabaran di sana, ketaatan dalam batas apa yang dibolehkan oleh Allah SWT dan Rasulnya wasallam. Bukan ketaatan dalam perkara yang di dalamnya mengandung maksiat kepada Allah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَخْ تِلَافًا كَثِرًا Kemudian kata Nabi Isu Sallam sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup sepeninggalku, yang masih hidup sepeninggalku, nisaya dia akan menjumpai perselisihan yang banyak. Apakah sampai di situ Nabi Isu Sallam cuma sekedar memberikan info gitu? Tidak, Nabi Sallam kemudian Memberikan pesan Dalam menghadapi Banyaknya perselisihan-perselisihan Di tengah-tengah umat ini Maka kata beliau Fa'alaikum bisunnati Wa sunnatil khulabai rasyidina Al-mahdiyina mahdiina Mimba'ni Tamassaku biha Wa'adduu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsati al-umur fa inna kull bid'atin dhalalah dan dalam riwayat nasai ada tambahan wa kullu dhalalatin fi Kata beliau di situ maka di saat-saat terjadinya perselisihan yang banyak itu hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku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 Wasab'ina firkatan umat Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 golongan, umat Nasrani telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Setelah itu Nabi saw mengatakan, Wasataftariku hadhil ummah, au hadhil milah, al-thalathin wasab'ina firkatan. Dan umat ini akan terpecah belah. Akan. Akan. Yani akan itu Berarti akan datang. Sebab Nabi SAW waktu itu kan masih hidup. Dan peristiwa perpecahan itu ya, terjadinya adalah se sepeninggal beliau. Dan akan berpecah belah umat ini menjadi 73 golongan.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 menafsirkan sendiri bahawa yang dimaksud dengan Al-Jamaah di situ adalah ma'ana alaihi liyawma wa ashabi yaitu jalan yang telah aku tempuh bersama para sahabatku dalam lafad yang lainnya adalah man kana ala mislima ana alaihi liyawma wa ashabi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 Jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Sahabat, dan dia seorang diri yang berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah Ssalam dan Sunnahnya para Sahabat ataupun khulaafah Rasulillahin, maka dia adalah jamaah. Jadi al-jamaah di situ ditafsirkan oleh Nabi Ssalam dengan sifat, bukan di situ pengertian secara bahasa yang artinya kumpulan manusia.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 dan mengikuti jalan para sahabat radiyallahu ta'ala anhum dalam berpedak dengan agama Allah Azza wa Jalla maka dia adalah jamaah, oleh kata itu hal ini diserangkannya oleh Ibn Masudu radiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mengatakan atau ketika beliau ditanya apa itu al-jamaah, maka kata beliau ma wafakal haqqa wa inkunta wahdak.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 Generasi yang hidup di masa Rasulullah s.a.w. menjadi generasi yang terbaik. Dan kepada merekalah. Atau istilahnya, merekalah yang dimaksud oleh Allah Azza a.s.w. Secara awalnya, ketika Allah Subhanahu s.w.t. mengatakan, Kuntung khair ummatin ukhrijat linnas.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 Saya tidak tahu apakah beliau menambahkan setelah itu e, dua generasi atau setelah generasi sahabat maksudnya. Ya, saya tidak tahu apakah Nabi menambahkan dua, ya ataukah tiga. Yang kemudian ada riwayat yang lain yang menegaskan bahawa ada tambahan satu lagi generasi. Tapi intinya di situ bahawa yang sudah istilahnya tidak dipresisikan gitu ya. Artinya generasi yang keempat itu kan ada persisihan lah, gitu ya tapi yang sudah pasti disitu tiga, antara si sahabat antara si tabi'in dan adba'ut tabi'in ini yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kita tahu di situ bahwa <tuh> dalam sejarahnya benih-benih perpecahan itu sudah muncul bahkan benih itu sudah ada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Seorang Arabi yang kemudian dikenal dengan nama atau sebutan Dul Khuwaisirah. Sebagai seorang Arabi gaya badunya keluar. Ya. Terkesan apa, istilahnya, kasar gitu ya, keras. Pada suatu saat di sana, di saat pembagian Gonimah dari sebuah peperangan, dia melihat sesuatu yang menurut perasaannya itu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 Anak batu ya kencing di situ masih di mana di situ ya karena tidak kerjaan begitu ya kencing siapa misalnya di situ masih masih tapi ya selalu ada masalah. Kalau yang dia tu cuma ingin <tuk> nabi <dan menikmati> 12 tapi Nabi Sulaiman ya, yang membiarkan orang-orang tersebut selesai dan kemudian habis itu baru ditegur oleh Nabi Sulaiman dengan baik. Sesungguhnya masjid ini tidak dibangun untuk itu, tapi dia dibangun untuk yang dikullah, untuk sholat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 Allahummarhamni wa Muhammadan, walla tarhamana ahadan. Katanya gitu. Ya Allah, berilah, berilah rahmat kepadaku dan kepada Muhammad, dan jangan rahmati siapapun bersama kami. Maka di situ Nabi menegurnya lagi. Lakat ya, hajar tawasian. Kamu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 Kemudian dari situ lah Nabi Musa memberikan atau memberikan informasi kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan orang Arab tadi yang dikenal dengan nama Al-Fawisah seorang dari orang baru dari Yaman. Beliau mengatakan, Beliau memberitahu cara. Sesungguhnya akan keluar dari keturunan orang ini kaum satu kaum yang mana mereka itu yaqūmu min al-ṣīli syamā yakuṣabū min ar-riyās. Atau kata Satu kaum yang mereka itu akan keluar dari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 yang menghasut di situ para jamaah haji yang datang dari beberapa pelosok negeri dan maka di sana ketika mereka berhasil menghasutnya, yang menghasut orang-orang itu rumah Utsman Afandi dikepung oleh mereka. sampai terbunuh. Ya, radhiyallahu taala anhu.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 Musibah yang paling besar yang menimpa umat ini selain daripada wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat di situ bagaimana e, di saat Rasulul Salam wafat, waktu itu kan Nabi Sallam memang sudah sakit ya, artinya pengaruh dari racun yang dibubuhkan dalam daging yang dihadiahkan oleh wanita yang budi itu sudah mulai memberi pengaruh di badan beliau. Jadi sebenarnya itu racun yang akan berpengaruh dalam masa tertentu. Sampai di situ kita tahu bahwa Nabi sallam yakni ibaratnya pingsan ya, kemudian sadar lagi Pingsan lagi, sadar lagi. Hingga akhirnya di situ beliau me menyuruh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan untuk menggantikan beliau mengimami manusia. Maka beliau memerintahkan di situ kepada keluarganya yang saat itu ada Aisyah radhiyallahu taalaan putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Perintahkan Abu Bakar untuk salat mengimami manusia. Aisyah r.a. memberikan usulan, janganlah Abu Bakar yang suruh jadi imam itu. Kenapa? Karena kata Aisyah r.a. Abu Bakar Siddiq itu orangnya sangat halus dan mudah tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Gampang menangis. Takutnya nanti enggak selesai-selesai sholatnya. itu istilahnya usulan dari Aisyah radhiyallahu taala sebagai putrinya jadi tidak kemudian istilahnya oh ya ya ya ya itu tidak justru Aisyah radhiyallahu taala yang lebih tahu tentang istilahnya tahu tentang ayahnya lah gitu tahu tentang ayahnya seperti apa ya mengusulkan seperti itu tapi Nabi Muhammad SAW tetap perintahkan AUBA KARASIDIK Perintahkan Abu Bakar itu untuk mengimami manusia sholat. Itu sebenarnya sudah sudah satu isyarat ya bahwa Nabi Sallam mempercayakan kepemimpinan umat ini kepada Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal beliau nanti. Itu sudah merupakan satu isyarat yang paling jelas. Nah, kemudian kan Abu Bakar As-Siddiq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 maka di situ kemudian dinukilkanlah firman Allah Azza wa Jalla "Wa Muhammadun illa rasulun qad khulqa min qablihi ar-rusul afa immata au qtilam talabtum ala aqabikum tidaklah Muhammad itu melainkan sama seperti rasul-rasul yang sebelumnya"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 Ya di situ untuk tawar menawar berbagi wilayah katanya, ya lima buat saya 50% buat buat kamu. Tapi kan ditolak oleh Nabi Sallam kirim surat balasan. Maka disitu, di situ itu saat saat menjelang Nabi Sallam wafat sampai Rasulullah Sallam wafat, kemudian ya Musylima semakin e, kuat ya dan mengikuti e, mem memiliki pengikut yang banyak khususnya di situ dari kabilahnya dari Banu Hanifah mereka pun murtad dari agama. Dan di sana ada muncul nabi-nabi yang lainnya, bahkan ada nabi wanita pula yang muncul. Tapi ya setelah kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala memerangi mereka ya, sampai ibaratnya ke akar-akarnya gitu ya. Walaupun kemudian juga ada yang eh, bertobat belum lagi di sana ditabur dengan mereka-mereka yang enggan membayar zakat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 itu dari kalangan keluarganya saja katanya begitu mengutamakan memperdekatkan dari kalangan keluarganya itu fitnahnya seperti itu yang akhirnya muncullah di situ demonstrasi yang pertama dalam sejarah umat Islam ya mengepung rumahnya Ustman bin Affan warahmatullahi wabarakatuh sampai akhirnya beliau terbunuh dan suasana saat itu tidak terduga jadi kesiapan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 yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu yang saat itu memang sudah sudah sepuh ya. Sudah usianya sudah sepuh begitu. Kemudian akhirnya kaum muslim saat itu sepakat sudah mengangkat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ternyata dari peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan inilah ketika pedang istilahnya sudah terhunus maka Sebagaimana Nabi Islam sudah istilahnya memberitakannya bahwa apabila pedang sudah terhulus terhadap orang ini, maksudnya Ustman bin Affan radhiallahu an, maka dia tidak akan kembali lagi ke sarangnya, kesarungnya. Artinya dia akan terus ya terjadi ya yang namanya pertumpahan darah dari situ fitnahnya dari sejak terbunuhnya Ustman bin Affan radhiallahu an dan kenyataannya seperti itu. Ya, saat itulah kemudian ya diantara kaum muslimin pecah. Ya, artinya uh, da'wah itu sebenarnya di persisian istighad simpatnya istighad mengumumlah dia mau bertanggung, belum mau Ya, saat itu kerana uh, ini istilahnya minta ketegasan yang adalah orang-orang yang menutup selanjutnya apa itu segera di, dihadiri dan dieksekusi, ekstribusi ya, di barat, darah dan semua ya, kemudian, kemudian muncul, sebelum sesudah fitnah tersebut e, sampai pada saatnya kemudian waktu itu ah lakukan usaha perdagangan ada perundingan tiga dan ketika kami dengan itu Ibnu Abdullah itu Rasul seseorang ya jadi pihak yang mahu yang juga mahu seorang ternyata usaha atau kegiatan keruminya ini jadi apakah oleh semua kudu menghasilkan apa namanya semacam prokes dari sebagian orangnya dari yang terlibat itu dibutuhkan dengan anda betul kita semua Kemudian mereka akan dikenal oleh orang-orang kafir. Mereka orang-orang yang tua hari, ya, kualitas mereka terhadap Allah dan Nabi itu tidak dielakan. Sesungguhnya, ya, perundingan tersebut, karena mereka berpikir bahwa perundingan tersebut sangat ajaib, ya, berhubung kepada manusia. Maka mereka pun memandangkan, ini sungguh ini adalah. Tidak ada hukum kecuali di Allah. Ini menunjukkan bahawa mereka tidak benar-benar memahami apa -apa bagaimana disipati oleh Orang-orang huarif yang mereka juga dikenal ibadahnya Masya sampai-sampai situ uh, nanti mengatakan bahawa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 jika kalian khawatir terjadi perpecahan perceraian, beraya, apa, perceraian di antara kedua suami istri ini, Inkhif tumsiqol kobe ini himak. Jika kalian khawatir suami istri ini akan bercerai, ya, untuk memadukan mereka kembali itu, maka utuslah seorang hakim. Dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga wanita. Inyuri dan islahah jika keduanya menginginkan perdamaian, yuwafikillahubaynahuma. Ini saya Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Jika niatnya itu memang adalah untuk tetap bersatu, ya, maka Allah akan memberikan taufik melalui perbincangan tadi itu.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 melepas bayatnya ibaratnya gitu maka orang-orang yang mendukung tetap mendukung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya tetap memihak kepada beliau ya itu ada dua kelompok masih ada dua kelompok itu ada kelompok yang memang di situ pendukung yang memang uh, setia tapi di situ dalam batas yang memang uh,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 orang-orang Syiah yang ada di Kufah. ketika di situ tentunya di saat-saat sedang memang menghadapi orang-orang Khawarij. Jadi mereka orang-orang Khawarij sudah memang merencanakan pembunuhan kepada beberapa orang. Yang antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. dan Muawiyah juga. Karena mereka juga mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Ali dan yang mendukungnya, mengkafirkan Muawiyah dan pendukungnya. Jadi pada saat itu Ali terbunuh, ya. maka kemudian tapuk kepemimpinan dipegang oleh Al Hasan ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu.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 Tapi begitulah istilahnya intinya terjadilah ya apa yang terjadi bahwa al Hasan al Husain bin Ali bin Abi Thalib penatil Allah tetap pergi ya dan akhirnya beliau dan juga rombongan yang itu adalah dari ini ya, keluarga-keluarga yang masih kerabat-kerabatnya Rasulullah Sallam ya, banyak yang terbunuh. Alah kulihat di situ bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di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 Di mana sunnah kaulah pakai roshidin itu mereka ya sebagai figur ya, dari para sahabat radhiyallahu talanhu dan sunnah mereka bukan berbeda dengan sunnahnya Nabi Sallam sebab di situ Nabi Sallam membawakan laphat setelah itu ya ketika setelah mengatakan ya yani alaikum bisunnati kum wa bisunatir wasunatir kaulah roshidin beliau mengatakan di situ tamas aku biha jadi yani kata gantinya tu tunggal satu Bukan bihman. Ya, berpeganglah dengan sunnah tersebut. Karena sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhu, tidaklah itu sunnahnya Nabi saw. Cuma di situ maksudnya adalah bahwa ya, itu para sahabat atau para khalaful rasulin diikutkan dalam sisi masalah ya, itibanya mereka kepada sunnah Rasulullah saw dan dalam masalah pemahaman mereka terhadap sunnah ya, Rasulullah saw bersubuh. Terus ya umat Islam ini ya bangkit kadang kemudian jadi kan istilahnya e, kehilapan umat Islam kan berganti-ganti ya dari antara e, ada kekalipahan Umayyah kemudian Abbasiyah ya ini surut ini naik ya terus begitu berganti-ganti sampai akhirnya kemudian itu lenyap semua ya tidak kekhalifahan Abbasiyah, tidak kekhalifahan Umayyah muncul kemudian ya khilafahan uh, Utsmaniyah Turkiyah dan itu pun kemudian akhirnya juga pupus ya. setelah tentunya perjalanan masa uh, tentunya akibat daripada yakni kaum muslimin yang meninggalkan agama mereka. Jadi sejarah sudah membuktikan bahawa ketika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 para ikhwah semuanya dan akhwat sekalian rahimahkumullah e, ini sampai jam berapa ya? sebentar kita belum menyampaikan biografinya Imam Ahmad juga ini asik cerita ada panitianya ada tanya jawab ga untuk yang sesi pertama ini? atau? Ha? ada? Baik. berarti sampai jam berapa ini? 11.45 Sampai jam 11 11 per 4 lah, lawan Baik ya. Nah kemudian intinya bahwa Nabi SAW Sudah memberitakan kepada kita Bahwa di setiap 100 tahun ya Di setiap 100 tahun Itu akan muncul seorang Yang mentajdi agama ini Memperbaharui kembali agama ini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 ataupun ya pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Yang mana? Di saat itu para pemimpin-pemimpin dari Daulah Abbasiyah ini banyak menyandarkan diri kepada unsur-unsur ajam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 dalam keputusan-keputusan hukum mengambil dari orang-orang Persia. Dan sementara Al-Mu'tasim yang datang berikutnya bersandar kepada bangsa Turki. Bangsa Turki saat itu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 perubahan yang terjadi saat itu begitu cepat. Maka munculnya kebidaan-kebidaan begitu ya, sangat hebatnya merebak. Maka kemudian di antaranya yang begitu marak muncul saat itu adalah pemikiran-pemikiran dari Rafidah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 Ya, Ibn al Husain, ya abin Ali bin Abi Talib. Mereka di situ bertanya, bagaimana menurut engkau tentang Abu Bakar dan Umar itu? Maka Zat di situ menjawab, bahawa keduanya adalah dua menteri kakekku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 Ya, seseorang melafatkan Al-Quran, maka memang itu makhluk, karena perbuatan makhluk-makhluk. Ya, sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Walaul Kala Kokum, Wala'atamalun. Allah itu menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Tapi kalau misalnya di situ yang dimaksud, ya, lafadz di situ adalah malfud.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 atau sebelumnya di masa al wasik jadi al kuli halis itu bahwa ya pada akhirnya kemudian allah swt pun memberikan pertolongan tentu ya terhadap emak muhammad sampai pada masa yang ini kekelipahan al wasik bila ya, kalau tidak salah di situ ya beliau dibebaskan dan akhirnya ya kembalilah mazhab kaum ke muslimin kepada mazhab al sunnah dengan perjuangan seorang Imam Ahmad saja. Padahal di situ masyarakat tadinya sudah, ya, banyak terpengaruh dengan pemikiran mutazilah ini. Sampai-sampai ada di antara para ulama, ya, dalam ini uh, ada yang istilahnya membuat tauriyah. Ya, ketika dihadapkan apa menur menurut kamu tentang Al Qur'an, maka di situ dia mengatakan, ya, dengan menunjukkan kepada jari-jarinya -jari gitu ya, di at-taurat, ya. Uh, Injil, Az zabur Al-Quran Hadihi Kuluha Makhluk Di situ Dia menunjuk kepada jari-jarinya Jadi maksud dia jari-jari ini makhluk Tapi kan Alur awalnya kan yang dipahami ya, Taurat, Injil ya Zabur, Al-Quran itu Makhluk Sehingga dia lolos Tidak disiksa Tidak dipenjara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 Penguasa saat itu, ya termasuk para gubernurnya dan sebagainya itu e, melampaui batas dalam masalah e, apa ya, menguasai harta dunia dan seterusnya gitu ya, ya biasa lah, kita namanya penguasa kan, ya diantara fitnahnya kan dari situ datangnya yang ingin menguasai semua apa yang e, ada kan gitu ya, dari dari harta dunia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 menyimpang daripada al sunnah wajahah. Tadi sudah kita sebutkan di antara yang menonjol adalah ya rofiullah dan Mu'tazilah Nah, nah itulah istilahnya uh, di antara yang uh, kemudian memberikan apa ya istilahnya memberikan warna ya kepada diri Imam Ahmad radhiyallahu uh, rahimahullahu taala sehingga di situ beliau kita lihat kalimat-kalimatnya dalam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 Ya, dan bagi mereka yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, fa Jahmi. Siapa yang mengatakan ya, lafzi bil Quran, lafadzku terhadap Al-Qur'an itu adalah makhluk, dia adalah seorang Jahmi. Dan Jahmiyah dihukumi di situ ya, sebagai kelompok yang keluar dari Islam. Ya, artinya dia dia di situ uh, muncul dari dari tengah-tengah umat Islam, ya, tapi kemudian para ulama mengeluarkannya dari Islam. Ya, mengeluarkannya dari Islam. Ya karena aku, mereka sudah sangat jauh sekali dari Islam. Jadi pemikiran daripada Mu'tazilah itu sebenarnya memang apa ya isinya titisan dari Jahmiyah ini. Yang berawal dari masalah kaitan dengan ya asma dan sifat Allah Azza wa Jalla.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 kadang-kadang di situ ya dijumpai adidapati ya, ya bahwa hadis yang ditelusurinya itu kan kan menelusuri para rawinya ini sampai kemana nih terus siapa ini kamu mendapatkan dari mana kamu mendapatkan dari mana terus sampai akhirnya ketemu di situ prawi yang terakhir yang bisa dijumpai dan kadang-kadang di situ seperti yang juga dialami oleh al bukhari r.a sudah keliling bahkan Makan waktu satu bulan, ya. karena untuk keliling ke beberapa negeri itu kan karena bisa jadi e, dalam satu sanad itu kan ada beberapa rawi, ya, beberapa rawi itu sibulan adanya nyuri di sana, ya sibulan ada di sana, kita akan mencari sampai pada saatnya ketemu dengan yang e, salah seorang dari rawi tersebut, ternyata rawinya tertuduh berdusta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 Ya kadang-kadang pendapatnya itu yang dinukilkan dari beliau ada sampai lima. Ya. Dalam satu riwayat Imam Ahmad mengatakan hukumnya begini. Riwayat lain kata beliau begini. Ya itu istilahnya semuanya berputar ya bergantung kepada e, sejauh mana beliau di situ mendapatkan hadis-hadis Nabi SAW. Karena patokannya melihat kepada hadis, melihat kepada hadis. Yani. E, kaidahnya itu idza sah hadis bahwa madhhabi lah gitu. Apabila hadis itu sahih maka itu Madhabku dan itu merupakan yakni perkataan dari Imam Syafi'i rahimahutaala dan juga yang semisalnya dari Abu Hanifah radhiyallahu tanhu. Dan itu semuanya seperti itu. Kaidahnya sama, prinsipnya sama. Jadi tidak heran kalau misalkan kayak Imam Syafi'i sendiri kan ya antara beliau ketika di mana istilahnya ee uh,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 Muhammad bin Idris ya. kemudian kepada Sufyan bin Uyainah kepada juga wakil bin Jarrah e, dan wakil bin Jarrah itu gurunya Imam Syafi'i ya rahimu tapi Imam Ahmad juga berguru kepada ya, beliau kemudian Yahya ya, Al-Qattan Yazid bin Harun Ismail bin Ulayyah ya Husain bin Bashir Abdul Razzaq bin Hammam As-Sunani dan yang lain lainnya itu semuanya ada ulama-ulama yakni di, yang dikenal sebagai para muhaddisin. 6. Nah. Jadi kalau dihitung-hitung menurut Adz-Dzahabi itu jumlah gurunya sekitar 280-an. Ya. Begitulah yang diterangkan oleh Ibnu Ibnu Jazari, ya, rahimahullah.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 yang juga bernama Hambal bin Isad, Kemudian juga ada Abu Zur'ah, ah, Ada Al-Bukhari. Ada Muslim. Ada Abu Dawud. Pemilik Sunan, Abi Dawud. Ada Al-Asram. Abu Ya'la Al-Musili. Pemilik Musnad. Ada Al-Maimuni. Ada Ibnu Hadi dan yang lainnya. Itu ya, murid-muridnya ya. Kita dapati Masya Allah. Yang menonjol-menonjol ya. Selain dari para ulama dan ahli hadis.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 Para murid-murid beliau, ya, yang mengetahui tentang sosok pribadi beliau, bagaimana Imam Ahmad rahimahal Taala beliau menghafal banyak sekali hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma di situ Pak Tuti katai bahawa hitungan satu hadis itu maksudnya satu sanad, ya, satu sanad dihitung satu hadis. Jadi kalau misalkan kadang-kadang di situ, misalnya satu satu matan hadis.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 yang dimaksud matan, ya tidak sampai segitu. Dan itu tentunya meliputi yang sohih dan yang tidak sohih. Uh, Abdullah bertanya kepada Abu Zuraah, dari mana engkau tahu kalau ayahku itu menghafal sampai segitu banyaknya? Maka kata Abu Zuraah, saya melakukan mudah karo dengannya. Ya, dan aku pun mengambil istilahnya dari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 dan itu semuanya pakai sanad. Ya, semuanya pakai sanad. Ya, karena memang bahwa e, sebagaimana dikatakan misalnya oleh eh Ibnu Mubarak ya, bahwa al-isnadu indī min ad-dīn. Isnad itu bagiku bagian dari agama. Atau e, Ibnu Syirin ya kalau tidak ya e, Ibnu Mubarak Ibnu Syirin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 E, akan bermudah-mudahan menyandarkan satu perkataan kepada Rasulullah Sallam apa yang tidak dikatakan oleh Rasulullah Sallam maka kemudian akhirnya di sana dipilih-pilihlah dari mana ya riwayat itu diambil kalau itu dari alusunah diambil kalau itu dari ahli bid'ah, ditolak Nah, intinya di situ bahwa e,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 Putranya dengan sanadnya sampai sekitar seratus ribu, ya artinya setiap hari kan itu ya pulus, ya seratus ribu sanad maksudnya itu dihitung satu seribu hadis. Setelah itu selesai, ya seratus ribu itu kemudian dikatakan kepada anaknya, wahai anakku. Tahukah kamu hadis-hadis yang sudah kamu tulis itu, ya, kenapa ayahku kan gitu ya istilahnya bahasa gampangnya, itu semuanya hadis, -hadis toif. Jadi artinya walaupun itu hadis toif tetap di situ dicatat, ya, karena nantinya kan akan dijelaskan ini lemah, ini begini, ini begini, oh ini perawi ada yang begini, ini perawinya, makanya Imam Ahmad di situ adalah merupakan salah satu di antara tokoh, ya, ulama jarawa takdil yang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 Semoga ini menambah semangat ya kepada kita dari uh, sedikit di ya, istilahnya tentang biografi Imam Ahmad ini ya bahwa memang namanya menuntut ilmu lah, la la yudalul ilmu bi hatil jasad gitu ya. Yang namanya menuntut ilmu itu atau ilmu tidak bisa diraih dengan badan yang santai. Ya jadi harus kerja keras, capek, letih dan bahkan dalam perjalanan Imam Ahmad pernah mengalami yakni kehabisan air, tidak yang bisa dimintai tolongan gitu karena mungkin dalam keadaan sendirian, ya, air tidak ada, maka sampai di situ beliau pun me, untuk mempertahankan yani jiwanya, hidupnya gitu ya sampai meminum air seniaknya sendiri. itu saking dan kezuhudan beliau luar biasa, ya dikasih hadiah dari penguasa juga ditolaknya. pokoknya oh, saking zuhudnya terhadap dunia, saya sudah cukup dengan apa yang saya punya. jadi seperti itu. enam Nah, kita harus banyak belajar dari ulama-ulama kita ya para imam-imam kaum muslimin ya insyaallah e, di balik itu ada faedah yang sangat besar dan tentunya bagi kehidupan kita e, khususnya kita yang masih semangat dalam menuntut ilmu ini ya perlu banyak membaca sirah ya biografi para ulama-ulama yang semisal ini nah, karena itu akan terus istilahnya me menyalakan obor ya semangat di dalam jiwa kita dalam menuntut ilmu. Demikian Allah wallahualam bisawab dan jazakumullah khairan atas perhatiannya dan sisa waktu mungkin sampai menjelang zuhur nanti ya silakan kalau ingin dimanfaatkan untuk e, pertanyaan ya saya akan berusaha untuk menjawab sebisa yang saya ketahui. Wallahualam bisawab sallallahu alaihi wa Nabi Muhammad wa alaihi washabbihi wasallam.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 Siapa contoh yang sudah ada sebagai pembaharu? Ya, wasya Allah. Ini pertanyaannya eh, satu pertanyaan tapi tanda tanyaannya ada empat. <laughs> Subhanallah. Ini cerdas berarti penanyaannya. Baik. Kalau kita berbicara tentang tadi ya, eh, setiap 100 tahun, kan itu yang mengucapkan siapa sih? Kan Rasulullah SAW ya. Yang mengucapkan adalah Rasulullah SAW.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 Ya sudah ada kaum muslimin yang istilahnya di situ e, telah lebih dahulu ya ke apa namanya ke Madinah. Nah, jadi intinya di situ bahwa kemudian ditetapkan e, bulan Muharram sebagai bulan yang pertama ya dari e, bulan Hijriah tersebut. Ya itu sebenarnya kalau hitungan bulan pertama dan bulan yang sel selanjutnya itu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 Uh, seperti penisbatan kepada Al Imam asy misalnya dianggap sebagai mujaddid di masa beliau ya beliau di situ hidup pada tahun uh, pada abad ke-10 ya sekitar 910-an ya wafatnya begitu. Itu beliau dianggap sebagai mujaddid. Ya, kemudian kita tahu bahawa uh, Sheikh ya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimu taala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 mereka menisbatkan pembaharuan agama kepada tiga orang ulama yang sudah meninggal tentunya yaitu dari mulai Syekh Ibnu Bas ya Syekh Al Albani, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Yang mana di masa mereka hidup ya, maka di situ kita dapati uh, apa ya fitnah itu hampir boleh dibilang itu eh uh,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 Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullah Dosen ana berbicara atau berkata bahwa tauhid itu dibagi menjadi dua. Sedangkan yang ana pelajari dibagi menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Menurut beliau itu hanya berbeda cara memahami. Mohon penjelasannya. Nah. Memang di situ kalau kita berbicara tentang masalah taksimat ya. Jadi masalah pembagian itu kan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 dan mani' adalah pembagian tohid menjadi tiga macam ya itu tohid urbubiyah, tohid uluhiyah dan tohid asma dan sifat itu sudah istilahnya, apa namanya e, yang paling ringkas dan sudah meliputi semua unsurnya sebagian seperti ulama Qayyim mahu Taala, beliau di situ membagi tohid menjadi dua, menjadi dua, yaitu tohid al-ma'rifah ya, tu, yaitu maksudnya apa, ya, yang disebut dengan tohid e al marifah itu, artinya di situ dia meliputi rububiyah dan asmau sifat. Tauhidul ya. hidul Ma'arifatul Isbat berkata dengan penetapan penetapan ya rububiyah Allah dan asmau sifatnya. Sehingga di situ tadi makanya kan kita dapati bahwa ternyata dua e, pembagian dua ini ya itu ada satu pembagiannya yang memang masih bercabang lagi. Jadi tohid ul wal isbat itu ternyata meliputi dua, ya menurut yang istilahnya yang tadi sudah kita sebutkan, ya meliputi tohid rububiyah dan tohid asmawasibat. Dan ada tohid ya atolabi at wal kost. Ya tohid atolabi at wal kost itu artinya yang merupakan tuntutan dan tujuan utamanya, yaitu apa? Tohid uluhiyah, yang dimaksudkan adalah bahwa Allah diibadahi dan disembah satu-satunya. Jadi yang dimaksud dengan tohidul tolab atau tohidul kostiwat tolab itu adalah tohid uluhiyah. Nah, pembagian tohid menjadi dua ini ternyata tadi kita dapati masih belum, belum mana? Karena masih harus di situ me, memisahkan lagi di situ antara tohid rububi dan asma asy'at.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 Jadi sana ada berarti sifat-sifat zat -sifat dia, ya, sifat zatnya Allah. Sifat-sifat zatnya Allah. Jadi ada sifat-sifat yang berkaitan dengan zat yang Allah Swala dan ada sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Azza Wajalla. Tapi di situ kemudian ketika dipisahkan antara keduanya, maka tubuhnya dan perbuatan-perbuatan Allah. Uh, apa namanya rububia yang itu tentunya uh, maksudnya adalah perbuatan perbuatan Allah itu cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang menjangkut pengurusan dan pengasuran makhluk-makhluknya sedangkan di sana perbuatan-perbuatan Allah itu isinya uh, berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Ya, maka itu tidak dimasukkan ke dalam dunia Tapi dimasukkannya kepada sifat-sifatnya. Jadi nah, di sana ada perbuatan Allah itu ada dua macam. Ya, ada di situ perbuatan Allah SWT yang memiliki sebab yang itu menyelus ya, para hamba-nya dan makhluk-makhluknya dan ada di sana perbuatan-perbuatan itu yang terkait dengan zat Allah Subhanahu Wataala yang tidak memiliki sebab. Ia di situ ketika Allah Subhanahu eh, Wataala apa ya turunkan dunia, misalkan kita di zaman zaman terakhir dan kemudian menjadi keberatan dari manusia atau kaum muslimin tentang maknanya. Tapi kita tahu bahwa rasulullah SAW dan para sahabat rasulullah tidak pernah mereka itu mengtawil mereka sudah memahami seperti ya maknanya dan bahasa arab seperti itu ya, dan mereka punya keayah bahwa tidak ada yang lebih syukur melainkan allah tidak ada apapun yang sama dengan allah dan dia maha mendengar dan maha melihat artinya kalaupun dikatakan allah itu memiliki tangan misalnya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 nggak perlu lagi di situ di, di, dimasukkan di apa di di dikeluarkan ya macam yang baru itu maksudnya jadi jadi tiga tiga macam toit itu tiga pembagian macam toit itu itu sudah yang paling jami dan manik ya sudah tidak lagi di situ uh, tidak dikurangi kalau dikurangi ya kurang ya kalau ditambahi ya kelebihan gitu itu yang sudah ya, yang paling istilahnya uh, yang paling Lengkap, ya, begitu. Baik. Itu penjelasannya. Jadi tidak ada masalah, jadi istilahnya bahwa e, tinggal kitanya saja e, mengetahui bahwa tadi ya, pembagian tohid menjadi dua, memang itu ada asalnya dari perkataan para ulama. Ya, dalam ini Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, ya, tapi kan kemudian beliau menjabarkan. ya, Menjabarkan, dari nah dari penjabaran itu kita tahu, oh, ternyata yang dimaksud adalah ini, ini, ini, ini.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 Ya kalau misalkan nggak ngerti, masa dipaksakan pakai bahasa Arab, ya nanti malahan nggak ngerti artinya. Udah selesai. Satu menit lagi. Ya ya. Oke. Kalau misalnya ada yang mau persiapan wudu-wudu silahkan ya, saya persilahkan. Nih satu lagi aja. Nah, ada dua menit. Dengan adanya golongan-golongan umat Islam saat ini, apakah ini termasuk 73 puluh tiga golongan eh, apa ini yang celaka?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 ya keluar dari Islam karena sudah saking jauhnya dari prinsip Islam seperti Jahmiyah kan misalnya itu sepakat Rafidhah bahkan di situ ya banyak para ulama yang memang mengeluarkannya orang-orang Khawarij ya ada khilaf di antara para ulama memahami hadis yang marukuna min ad-dini kama ya maruksu sahmu min rahmiyah ada yang mengartikan ya ber berarti mereka itu keluar dari agama sehingga mereka dianggap kufur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 Bila itu ada kekeliruan, maka di situ datang dari kebodohan saya pribadi ataupun dari syaitan Maka saya mohon maaf, kepada, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal atas itu Mengingat waktu yang sudah mendekati uh, duhur untuk persiapan Maka kita tutup untuk sesi yang pertama ini Dan insya Allah kita akan ber, uh, kembali lagi ya, pada sesi yang berikutnya Insya Allah uh, setelah istirahat, uh, salat dan seterusnya Subhanakallahum wa hamdik, ashadu wa la ilaha ilan ta astaghfirullah wa tu bulik